Bapak Paulus, selamat pagi Ya, selamat pagi Bu nah, Ya, mau mengontari m e mengenai Biar cukai Bu ya. Nah, Ini seringkali yang terjadi di lapangan Ya begitu nah, Kalau kurang pelicin Ya、hmm. yang terjadi se -se seperti itu Semuanya dipersulit Yang benar aja juga dipergitu Apalagi yang seperti itu Bu、hmm. itu. Kita、hmm. udah Import semuanya jelas Apakah gak、nah, masuk enggak, Tetap aja dikenain memang、uh -huh. Gajuka ini perlu diperiksa Bu perlu ada k p k t u h dan seperti dulu t u h z a m a n n y a Butri Mulyani di, di sidak gitu a p a r a t a korup Bu, terima kasih baik terima kasih penelpon kedua dengan nama yang sama Bapak Paulus selamat pagi selamat pagi Bu s i l a k a n Pak ya menurut kami gak ada pengusaha yang nekat Bu ya mau impor daging ilegal gak mungkin daging s e g i t u banyak t u h di impor secara ilegal Bu Kalau memang ilegal s a h s a h saja untuk dikembalikan atau d i m u s t a h k a n Tapi n gak g heran lagi lah Bu, sama aparat kita yang namanya Bia Cukai itu Anak s d juga tahu, itu kesalannya korupsi, lahan basah itu Bu Jadi、eh, KPK ini sayangnya belum tertarik nih untuk membongkar Bia Cukai ini、hmm. Kalau dibongkar Bu, so pasti banyak yang bakal dikerangkeng u d Bu, terima kasih Baik, terima kasih Bapak Paulus, 6339160 Pak Hasan, selamat pagi Selamat pagi, komentar dari, dari tahun 80 berkecimbung di Tanjung Priok. Kalau kasus 501 kontainer itu kelihatannya kalau c u m a k a r e n a kalah, salam m i l aja ke dalam sama Bety Kai. t u satu contoh aja 501 bohong-bohongan ceritanya.、Hmm. Banyak yang lebih ilegal dari itu, saya bisa tunjukkan barang-barangnya.、Hmm. Itu ilegal semua bohong-bohongan, itu skenario aja, Bu. Dia juga tolong diperbaiki aja itu. Hmm. Ya, Baik, terima selamat kasih selamat Pak Asan, terima kasih, selamat pagi Pak Tayo, selamat pagi Selamat pagi Ya, silahkan komentarnya ya Ini bukan ironi Tapi cuma akal-akalan Seolah-olah dia cukai hebat t e g a s Padahal cuma Kertakan Dan tentu ini kerjasama dengan media Nanti juga kalau udah reda Dabing itu beredar di pasar Itu aja kok repot どうもありがとうございましは Pemimpin-pemimpin gimana ini terjerat dengan partai Karena memang didian Soeharto semua sekarang ini Kalau Soeharto dulu masih ngasih orang hidup Jadi apa-apa masih murah Kalau sekarang murid-muridnya Soeharto yang berkuasa Cuma ngerti uang dan kekuasaan Terima kasih Terima kasih, a g u s Pak Budiman Selamat siang、Pak. Selamat siang, silahkan Pak Ini teman, d a g i n g y e d i m p o r lagi Sayang dong Mendingan s u r u h makan aja dianya a Biar mati kebanyakan makan d a g i n g <Sukainya>, bu. Terima kasih, Pak Budiman. Pak Anton, selamat siang. s i a n g Silahkan, Pak, komentar Anda. Ya, daging ekspor impor pun n g g a k masalah yang penting kan. Partai g u a masuk daftar dari menteri lah. Oke,、okay, Pak. Terima kasih, Pak Anton. Pak Bobi, selamat siang. Ya, ironi sekali ya sebenarnya kalau saya lihat ya. Di negeri ini banyak orang lapar, di seluruh dunia pun banyak orang lapar. Jadi kalau itu kont semua kontenner itu busuk dibuat, aduh benar-benar memang orang Indonesia itu kita itu banyak dosa. Gak usah tiap hari berdoa, Doa, dosa a d itu makin tambah gitu Terima a k s i h Terima kasih Pak Bobi. Baik mitra bisnis sampai di sini, kebersamaan kita dalam Businessman Opinion. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Wina Santoso.